Selamat siang, Bapak Prastio. Ya, selamat siang. dulu. Komentarnya, ya Pak? Ya, kalau menurut saya itu tidak melanggar undang-undang. Karena itu kan untuk negara itu malah b e r k e w a t i b a n mencerdas warganya. Jadi kalau kita pakai pengantar bahasa Inggris, itu juga warganya menjadi sedang. r m e j Dan nanti t a n t a n g a n globalisasi bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, juga nanti bahasa Arab. Jadi jangan berpikiran fisik kalau itu terus、uh, mengurangi b a d a s i n d s i a b a h a n a k a n a k itu、uh, harus bisa bahasa selain bahasa Indonesia a j a Begitu, Pak m e r a supaya orang-orang itu jadi cerdas a berpikiran pendek Terima kasih Baik, terima kasih Bapak r u d i selamat siang Selamat siang Komentarnya? Saya kira nasionalisme itu bukan di, dilihat dari bahasanya ya Tapi dilihat dari、uh, mental orangnya Walaupun dia belajar bahasa Indonesia doang, gitu, tapi mentalnya koruptif, buat apa? Banyak orang Indonesia atau negeri memikirkan bangsa ini kok. Banyak orang pintar, saya lihat a d a l a k i c a n d y juga. Orang-orang pintar sana juga masih memikirkan bangsa ini. Walaupun mereka pintar-pintar bisa bahasa Inggris, mungkin bisa berapa banyak bahasa. Jadi saya pikir nggak p e n g a r u h ya. Mau belajar bahasa Inggris, kayak bahasa Indonesia, kayak bahasa Arab, bahasa Jepang itu semakin banyak tahu juga lebih bagus, saya pikir.、Mm -hmm. Baik, terima kasih Pak r u d i a ーサムスピークサラジュブレジャーリマバーサムアフタージュマンサムトラシー。Hmm. Jadi kalau sebagai p e l a n t a r Apalagi cuma sebagai p e l a n t a r ya Kalau bertemu di sekolah kan berapa jam Berapa jam di rumah Berapa jam ketemu teman-teman Berapa jam untuk komunikasi dengan luar Nah kalau m e l i h a t seperti ini Sembika gitu Apa-apa itu apakah Dengan melarangnya itu Kemudian juga kita akan maju Kita maju sendiri setia Cuma selama ini coba deh Kita lihat bagaimana kan p e n i d i k a n i n d o n e s i a b e r a d u k Darang aja begini udah dibangun Besar-besar itu sekolah-sekolah internasional Kita udah bangga lah Katakan ya mungkin memang tinggal uangnya aja Siapa yang mau masuk ke situ kan mahal memang、mm. Tapi ya bahwa Kemudian bahasa menjadi Menjadi alasan gak masuk akal、mak. Kita emang Kalau, kalau kemudian kita バレオのやんやん。 私は私は私は私はあは私は私は私は私は私は私は私は私は j は私 i 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は Karena buku-buku juga kebanyakan yang untuk jadi anak-anak kita pintar, kebanyakan berbahasa asing. Terjemahannya hanya sedikit sekali. Dan yang kedua, kalau kita tidak bisa berbahasa asing, seperti yang sudah umur-umur lebih lanjut, sekarang ini menggunakan segala internet, apapun merasa kesulitan sekali, dan malah n g g a k bisa sama sekali. Demikian komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak y o h a n Bapak Hari selamat siang. Pak Hari selamat siang. y a k s i a Ya komentar、yang、aja Pak. Ber yang berpendapat itu adalah orang bodoh, orang yang tidak ingin bangsa ini pintar. Ini adalah contoh pemikiran yang sempit, membuat、uh, menganalisa satu undang-undang secara sempit. Terus bangsa kita ini sebetulnya pintar. パピカラスウィタンバーサー、センヤギタキャタンボト、カンサ n アンバーハキト、パラダイアンバータナバティトラド、カラワンデ、アラシ。パ、ギルバッセラゲンヤ、サマキアンバー。シアンセラゲンバーヤラサ、イトクニャタニアン、シュンゴー、シュンゴー、ゴーグル。パハサ、アスインニトゥブン、パハサイアンサー、アティトクルカ。 malah bukan bahasa Inggris saja harus ditambah dengan bahasa Mandarin ya kan ini pernyataannya sungguh goblok satu、eh, pembodohan kepada rakyat Indonesia、ya. malah harus di-encourage untuk belajar bermacam-macam bahasa terutama Inggris dan Mandarin kenapa harus dilarang ya, itu saja Pak, makasih i ya Pak Waluyol s i l a k a n Ya、uh, Saya juga gak setuju pak kalau dilarang Kenapa? Saya juga pernah dengar kemarin Ini si d e d i Gumelar Anggota DPR begitu semangatnya dia Untuk melarang gitu Maksud saya、uh, Harusnya rakyat Indonesia tuh、uh, apa ya, Bisa go internasional gitu Eh ini malah, -malah ingin dilarang、uh, Saya gak, gak setuju sama sekali ya uh, Kenapa? Uh, sedangkan anggota DPR pun Dilarang tuh ya, ya, Memakai uang rakyat Berpoyak-poyak itu gak bisa gitu saya sangat gak setuju kalau ini diarang di l gitu kalau perlu bahasa Mandarin pun、uh, harus dipacu lagi gitu biar bisa go international, terima kasih iya, Pak Andri s i l a k a n iya, m a s i a n Siang s i l a k a n Pak saya bahasa Inggris ya bahasa nomor 2 ya Pak itu gak perlu diarang kalau saya rasa sih memang dalam putih nasional juga bahasa Inggris yang di uji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 山崎の町の人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちう人たちの人たもの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの バイクでパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパンレパン マスイレシャルプロソークン、ジェリー、シャイ a ーン、メ a イプロパーシャルプ u ディ t ジェリーラーパティティクトゥーバー、ディビューテーマー、トマスイレクトゥー、ヤー、スクゥーガウディーラー、パティカー、ロヤン、ラー、イコン、ジーラー、イコア、ジャー、アカシー。マスイバー、クリシアンドヤー、マットレクトゥー、ギマラバー。マンドロタイヤ、イトゥー、カーローサン、ペイン、アディプロレクトゥー、 Itu sama sekali tidak masuk akal bu. Sekarang ini z a m a n n y a global nah,、uh, Malah Banyak orang luar negeri Yang bekerja di Indonesia Kenapa dia bisa bekerja di Indonesia Karena dia bisa menggunakan Bahasa Inggrisnya Bahasa Mandarin dan b a g a i n y a yang dipakai Yang mana Disini justru tidak bisa menggunakannya Akibatnya malah Sekarang ini Lulusan-lulusan dalam negeri sini バカリサンダリューアリアンマニアンマキンバニアンバ Ya, saya tidak setuju ya kalau itu dilarang. Karena menurut emas saya, kalaupun sekolah itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, keindonesianya yang bersangkutan, murid-muridnya maksud saya, mungkin tidak akan hilang selama mereka tinggal di Indonesia gitu loh. Karena、hmm. Mereka kan menggunakan bahasa Inggris itu hanya di sekolah. Begitu keluar dari sekolah, ya bahasa Indonesia aja juga、eh, dipakai kan di rumah. berkomunikasi dengan yang lain bahasa Indonesia lah yang muncul tapi basic bahasa Inggris itu udah kuat gitu loh jadi sangat tidak setuju kalau itu dihapus dari sekolah internasional yang memakai bahasa Inggris makasih oke、okay, ibu Sally iya saya mau memberi opini menurut saya、uh, gak setuju ya karena di Indonesia ini kan sudah mulai banyak turis dan di tempat、uh, shopping center dimanapun sudah mulai banyak turis dan saya bahasa malu sebab Indonesia Kalau k a m、um, u nyaganya itu tidak bisa berbahasa Inggris dengan mereka, kayaknya benar-benar di mana-mana kayaknya Inggris paling tidak sudah orang sudah bisa menguasai sedikit banyak. Jadi itu kayak penting sekali, apa sih?、Mm -hmm. Oke,、okay. Pak Iwan Selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan h Pak Iwan. Ya, jadi kalau saya katakan kalau dikatakan dilarang untuk pendidikan, saya pikir cukup picik. Kenapa? Karena pertama kalau kita lihat textbook kebanyakan. Kalau kita mau belajar textbook, kebanyakan penelitian dilakukan di luar dan mereka menulis dalam bahasa Inggris. Kedua, kalau kita lihat n e g a r a tetangga Filipina atau kita lihat India, mereka saat ini sangat unggul berkompetisi di, dari segi SDM-nya. Karena apa? Faktor bahasa. Jadi, mengapa kita harus picik dan menutup diri, sedangkan kemungkinan untuk berkembang ada? gitu. Jadi, saya pikir nggak selayaknya dilarang. Oke,、okay, terima kasih.、Ya. Pak Adibio. 私は2番のバサイングリッシュで、今はインドネシアのストーニャ、マラジャー、ユニバーサイングリッシュで、アティプカニア、オトマティスで、ユサン、バマザーラン、ウッサー、コモティタスで、今はマレシア、今はインドネシアで、今はインドネシアで、今はインドネシアで、今はインドネシアで、今はインドネシアで、今はインドネシアで、今はインドネシで、今はインドネシで、今は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今 私は Indonesia の英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語こと語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語 ジャジャンに行く パリッ